Mitra Bisnis, Kompas menulis, dalam upaya menurunkan suku bunga kredit bank, Bank Indonesia kini meminta perbankan memangkas profit marginnya. Untuk membicarakan mengenai masalah ini, segera kita berbincang dengan ekonom Raden Pardede. Pak Pardede, apa keinginan BI itu bisa tepat sasaran, Pak? Serba susah disebutkan soal tepat tidak tepat ya. Ini persoalan tepat tidak tepat itu tentu harus dilihat dalam konteks banknya ya, Karena berbagai bank juga akan berbeda-beda Dan juga memang artinya bank kecil, bank besar Kemudian juga yang kedua adalah bank yang modalnya kurang Hati-hati mestinya itu bukan bank Indonesia yang menginstruksikan itu Main instruksi itu repot karena kalau profitnya menjadi kurang kecil dan akhirnya retain earning atau pembentukan kapitalnya menjadi sedikit sementara kreditnya disuruh bertumbuh kan jadi repot itu karena akibatnya kapital dikisir-sisirnya bisa turun jadi Kalau profitnya rendah itu bisa jadi banknya sendiri akhirnya pada tidak mampu untuk menyalurkan kredit. Jadi jangan juga kita menjadi anti kepada bank-bank yang profitnya baik. Profitnya tinggi itu baik namun profit itu harus digunakan untuk memperkuat permodalan bank itu sehingga bank itu mampu menyalurkan kredit lebih banyak lagi. Tapi Pak, BI mengatakan hanya akan meminta bank mengikuti batas wajar profit margin, tidak harus sangat rendah. Ya, sulit menyatakan batas wajar. Wajar itu mana? Gitu loh Wajar itu kan serba sulit karena tingkat risiko yang dihadapi oleh bank pun berbeda-beda. Nanti saya takut Bank Indonesia akan kesulitan membuat mana yang wajar itu. Ya kan? Bank pemerintah dengan bank swasta Dengan bank kecil Berbeda-beda kewajarannya nanti Nah itu, itu yang saya khawatir nanti Retorik menyatakan wajar itu sendiri Menjadi membingungkan itu loh ya kan Nah jika demikian Apa yang bisa dilakukan BI Pak? Nah itu semata-mata memang Satu satu yang perlu diingat ya e, Yang kita harus hati-hati Tugas Bank Indonesia adalah Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Jadi semata-mata dia gak bisa menyatakan Eh, seluruhkan kredit, seluruhkan kredit pada sisi yang lain kan dia juga harus menjaga risiko, tingkat risiko yang wajar. Karena dia hanya fokus di penyeluruhan kredit, risiko aja menjadi tinggi, nah, itu kan jadi repot juga itu. Itu justru melupakan tugas utama dari Bank Indonesia. Bahwa landing rate atau suku bunga kredit rendah itu ya kita inginkan. Tapi persoalannya caranya bagaimana? E, itu yang saya katakan tadi, satu-satu. ...adalah bahwa risiko-risiko kita... ...secara makro... ...baik itu risiko negara... ...itu masih tinggi. Buktinya kalau pemerintah mengeluarkan surat hutang itu kan sekarang di sekitar 6,5% ya kan bahkan 7% itu menggambarkan bahwa eh, kita masih negara yang berisiko kan jadi pemerintah mengeluarkan surat itu 6,5-7% yang 10 tahun itu kalau pemerintah, kalau swasta itu berarti biasanya 1-2% ya kan, 9% 9,5% jadi yang dikatakan wajar itu paling bisa di benchmark dengan itu kalau mau di bawah misalkan 8 itu tidak mungkin, tidak mungkin. rata pemerintah saja masih di 7% itu loh. Artinya bahwa risiko keseluruhan negara ini pun harus diturunkan. Itu semata-mata bukan hanya pekerjaan Bank Indonesia. Bahwa risiko negara ini, risiko berbisnis di negara ini masih tinggi. Ada masalah penegakan hukum, ada masalah kontrak-kontrak, uh, ada masalah orang yang lari dari kreditnya. Juga sovereign rating kita masih di Viberby, belum di uh, investment rating triple B plus, itu juga berpengaruh, gitu loh. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi ending rate itu, itu banyak. Bukan hanya suku bunga yang ditapkan oleh Bank Indonesia. Yang saya mau di sini adalah bahwa bank-bank di Indonesia juga masih berkembang Mengembangkan cabang-cabangnya ya Mereka masih melakukan investasi Sementara bank-bank seperti di Malaysia atau di Singapura Ada lagi investasi tambahan Kalau bank ini melakukan investasi untuk pembukaan cabang-cabang Kan itu akan masuk di kosnya Jadi saya cenderung itu lebih caranya adalah menciptakan lingkungan berusaha yang lebih kompetitif. Saya lebih cenderung begitu. Intervensi bahaya ya. Demikian Raden Pardede saya Kiki Wijaya.